Mitra bisnis, Ketua DPR Marzuki Ali mengkritisi sistem perekrutan hakim Mahkamah Konstitusi yang dibagi atas tiga unsur, yaitu pemerintah, Mahkamah Agung, dan DPR. Ketua MK Hakim Mokhtar sendiri merupakan hakim konstitusi yang dipilih dari unsur DPR yang kemudian terpilih menjadi ketua. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda terkait perekrutan ini? Nah, kalau wakil Mukhtar kan jatahnya DPR, gitu. masa pakai jatah jatahan, eksekutif, legislatif seperti apa, dan presiden juga jangan lepas tangan, karena presiden pun melakukan cara-cara yang serupa, gitu. Nah, sejak kapan nih Pak proses perekrutan seperti itu dilakukan? Sejak awal, sejak awal. Sesuai dengan undang-undangnya. Jadi undang-undang dibuat oleh DPR untuk memuluskan anggota DPR. Nah kemudian bisa saja misalnya mantan politisi ya. Menjadi anggota Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Misalnya Profesor tapi Itu kan orang yang sangat berintegritas gitu. Tapi politisi itu atau mantan politisi itu Sudah steril setidaknya selama 5 tahun Jadi kalau sekarang saya politisi Besok saya jadi anggota Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung Bisa Hari ini saya mengundurkan diri Besok jadi anggota Mahkamah Konstitusi bisa Itu harus steril minimal 5 tahun Jadi tidak sesuka hati Jadi ini tidak hanya MK Tapi juga MA, Mahkamah Agung BPK kemudian lembaga-lembaga yang karakteristiknya harus independen. Jadi misalnya Ombudsman, ya. Ombudsman Nasional, kemudian KPPU, dan lembaga-lembaga lain lah, Pelindungan Anak, Komnas HAM, dan sebagainya. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.